Baik Bapak dan Ibu para tamu undangan yang berbahagia, semakin malam kayaknya semakin asik, semakin malam bumi bangsal sari semakin bisa berdangdut. Bareng bersama New Merista tadi sudah lagu dangdut ya, lagu campur sarinya kayaknya ada yang minta spesial untuk teman-teman peramu ya, minta lagu, oke Lalawidi Widi. ini artis idolanya Jawa Timur bocah asli Kota Lumpur Sidoarjo jenengan gak kemikin apa niki cek spesial untuk teman-teman pramusaji yang bikinkan kopi tadi ya. oh iya maturnum juga... Oke spesial dari jajaran tim keamanan terima kasih yeah. atas kerjasamanya Bapak Polri Bapak TNI dari Polsek dan dari Koramil. terima kasih Oke. Bapak monggo Mas Den Mas Den Mas Den Ayo Mas Den Om Ibu e langsung la gubunya kekal-kekal Napa Mas Den nah, Napa abu sudenan su <laughs> ini gak ini jadi ngedene tenanan namanya ini jaringnya den kok ayo cak den ayo cak den to Saudara-saudara Maksud hati ingin memeluk gunung Tapi apa daya tangan tak sampai Tiada pesta yang tak usai Cukup sampai di sini Coba kita barang bersama New Merista Barangkali ada kegelapan kata mohon maaf Yang sebesar-besarnya Atas nama keluarga besar, tuan rumah Juga mengaturkan ribuan rasa terima kasih Atas kerjasama anda Selamat malam Sampai jumpa